semangat ya, iya selalu semangat. Saya sudah rindu untuk menyapa rekan-rekan di sahabat RCFM ini. Uh -huh. Dan hari ini kita real kita punya edisi yang sangat istimewa, edisi uh -huh. spesial karena kita akan menyambut Hari Pahlawan 10 uh -huh. November nanti. Uh -huh. Edisi hari ini kita hidup adalah perjuangan. Hidup adalah perjuangan. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Sesuai dengan apa yang lagu Demas tadi ya. Iya. Hmm, memang harus terus berjuang-berjuang apalagi teman sekarang ini ustadz ya. Yeah. Persaingan semakin tinggi. Kemudian uh, tuntutan hidup juga semakin banyak gitu ya ustadz ya. Sementara di sisi lain saya banyak menemukan juga tidak sedikit di antara rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita itu mengalami kondisi mental 4L 4L apaan tuh selutih loyo lemes <laughs> Kayaknya kurang gairah Kurang gitu. gairah gitu kalau ya kita sudah hidup ini susah Kalau kita mak makin menyulitkan dengan pikiran dan hati kita yang tidak semangat ya Maksudnya uh -huh. susah lagi hidup kita gitu kan Oh gitu ya Jadi 4L itu harus segera dihapus Hapus dong hidupan ini. kita <laughs> Baik sekali lagi sahabat Rase FM uh, Tema yang sangat menarik sekali di pagi hari ini Anda nanti bisa bergabung di sini uh, Sekali lagi ya saya ulangi lagi Di 0817 atau 95955 atau 8291710 yang pengen on air Ada juga yang lain khusus dari Ustadz Reza? Ya, 0812-809-7301 mm -hmm. mm -hmm. Saya ulang sekali lagi mm -hmm. 0812-809-7301 mm -hmm. Dan ini tidak terbatas SMS selama kita on air Ini 24, ya. hours. Hmm, 24 jam 24 jam full. Bisa uh, konsultasi langsung di line nomor tersebut Tapi kalau untuk satu jam ini bisa memanfaatkan nomornya RASFM juga ya Silakan Ustadz untuk memberikan apa istilah pembukaan gitu istilahnya. Iya. <laughs> Saya akan mulai uh, sahabat Res FM dari kata hidup itu sendiri. Karena kita tema kita hari ini adalah hidup adalah perjuangan. Mm -hmm. Apa sih hidup buat kita? Yang pertama adalah hidup itu sementara, Mas Ariel. Mm -hmm. Selalulah kita memandang dan melihat hidup itu sementara, tidak permanen. Mm -hmm. Jadi jangan kita pernah berharap sukses yang abadi, atau jangan takut gagal abadi. Jangan takut gagal abadi ya, Jangan berharap sukses abadi Artinya hmm. kalau kita sudah sukses Gak akan terus menerus hmm. Dia akan berubah hmm. Sedangkan yang anda hari ini gagal Jangan takut gagal Karena gagal itu pun juga tidak abadi hmm. Karena hakikat hidup itu adalah sementara Tidak ada yang permanen ya. Nah itu. itu yang pertama hmm. Kedua sahabat RAS FN, Singkat hidup itu Hidup itu sangat singkat Iya kan Iya hmm. Jangan terlena saat kita jaya Dan jangan kita melamun saat kita jatuh mm -hmm. Karena hidup ini singkat yeah. Terlalu sayang untuk kita habiskan Buat melamun dan terlena mm -hmm. Jangan karena kita mentang-mentang sudah jaya Sudah kaya, sudah sejahtera mm -hmm. Sudah mencapai posisi karir yang puncak mm -hmm. Terus kita terlena mm Hati-hati, -hmm. nanti singkat gitu yeah. Itu singkat gitu mm. Juga jangan melamun saat kita jatuh gitu Memikirkan kesulitan-kesulitan Kenapa ya kok saya begini Kok tidak seperti teman-teman saya gitu hmm. Kenapa kok saya di kantor kok gak naik-naik posisinya Jangan melamun gitu karena Wah, melamun Banyak ]nya... yang tersindir <laughs> <ustadnya>. <laughs> Jadi isilah hidup ini dengan kesibukan yang berarti uh -huh. Jadi ada dua jenis kesibukan ya kan? Kesibukan yang sia-sia Dan kesibukan hmm? yang bermakna gitu hmm. Jadi kalau ditanya sibuk ya Sibuknya harus sibuk yang bermakna iya. Karena kalau kita gak isi dengan kesibukan Nanti akan masuk Frekuensi-frekuensi yang justru membuat kita menjadi tidak produktif, gitu. Hmm, gitu. Membuat kita jadi yang tadi 4 empat L tadi lesu, nah, letil, ya? lemah, dan hmm. loyo, gitu. Loh. Iya. Terus yang ketiga, hidup ini adalah sensasi. Sensasi. Iya. Jadi jangan larut dengan pesonanya. Hmm, hidup itu pun dengan pesona. Jangan, jangan larut. Hanya, hanya terpesona saja. Iya, gitu jangan ya. larut dengan pesona. Bongong-bongong gitu. Iya. Juga <laughs> jangan minder dengan kemewahannya. Hmm, iya, iya. Karena kan dunia itu menawarkan segala kemewahan, hmm. ya perhiasan, kemudian uang, gitu ya. Hmm. Jangan minder. Karena kita punya satu standar tentang sebuah kemewahan itu bukan semata-mata dari aspek fisik tetapi mm -hmm. juga dari aspek yang bersifat non fizik. Yeah. Kita enggak melihat dari sifat jangka pendek tapi juga jangka panjang. Mm -hmm. Siapa sih yang enggak ingin kemewahan? Tapi saya lebih cenderung ingin mendapatkan kemewahan di akhirat. Oh iya, pastinya ya. Daripada kita korbankan kemewahan kemewahan akhirat terus kita mendapat kemewahan dunia, ya yeah. kalau bisa kita dapatkan yang lebih utama gitu. Mm -hmm. Jadi itu tiga itu tiga S jadi mudah sekali diingat oleh sahabat resep yang uh -huh. pertama adalah hidup adalah sementara tidak ada yang permanen uh -huh. artinya selalu ada perubahan maka untuk menjaga dan mempertahankan sebuah kebaikan ya perlu berjuang nggak uh -huh. bisa kita hanya sekedar duduk duduk ya wait and see itu nggak bisa yeah. gitu ya seperti yang dikatakan Allah subhanahu wa taala dalam Al Quran baltu firun al hayatat dunya wal akhiratu hayru abqo Kenapa sih kamu kok memperturutkan kehidupan Yang sifatnya sementara Sementara di sisi lain ada akhirat yang kekal gitu. Ada yang kekal ya. Ada yang abadi hmm. Ada yang panjang Dan ada yang lebih sensasional Kok hmm. malah milih yang gak seberapa <laughs> gitu loh iya. Jadi hati-hati jangan tertipu Maka kita harus isi hidup ini dengan berjuang hmm. Maka ada satu ungkapan Life is struggle There is no life without struggle Hidup adalah perjuangan hmm. Tidak ada hidup tanpa perjuangan Siapa yang tidak mau berjuang Dia sudah mati sebelum mati oh, Meskipun <laughs> dalam arti sebenarnya masih hidup tapi dalam jiwanya ya, sudah mati gitu, istilahnya. fisiknya masih hidup tetapi hati dan pikirannya sudah mati sebenarnya. Hmm, itu. Ya, berarti istilah untuk pasrah sendiri gimana tuh Ustaz? Ya jadi pasrah itu adalah setelah kita melalui perjuangan mm -hmm. kan. Pasrah itu kan sama dengan titik nol ya. Mm -hmm. Jadi sebelum kita mencapai pada kata pasrah, kita harus melakukan satu perjuangan sampai dengan batas paling maksimum uh -huh. gitu. Ketika sudah mentok baru di situ berlaku la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah hmm. tidak akan membebani ke kepada seseorang Kecuali menurut kesanggupannya Nah hmm. disitulah makna pasrah itu dimainkan Nah perlu diluruskan berarti nah, istilahnya Jangan begitu. kita belum apa-apa sudah -apa, nah. pasrah <laughs> aja <laughs> Banyak yang salah arti iya, itu ya, begitu. Jadi tadi hidup sementara Kemudian yang kedua tadi apa itu? Singkat Hidup itu singkat Sensasi uh -huh. Singkat dan sensasi nah, Makanya hidup harus berjuang Tidak ada hidup tanpa perjuangan Siapa yang tidak mau berjuang Ya sebenarnya dia sudah mati sebelum mati hmm. istilahnya. Nah uh, pasti di dalam menuju ke proses itu kan memang banyak sekali cobaan banyak sekali godaannya ustadz ya apalagi betul, betul. kalau lingkungan kita kadang juga ada yang tidak mendukung ke arah kesitu itu nah untuk keluar dari jerat itu atau juga untuk memotivasi diri tuh kadang susah sekali kalau nggak ada yang mensupport support gitu istilahnya satu hal yang menarik ya mas Heri bagus sekali pertanyaannya hmm. kita berkaca kepada orang-orang yang kurang sempurna dari kita hmm. misalnya maaf cacat fisik uh -huh. ada loh orang yang tidak punya kaki dan tidak punya tangan tapi dia bisa berjuang dengan luar biasa uh -huh. ada seorang yang saya baca di salah satu artikel di sebuah majalah uh -huh. dia itu kakinya buntung uh -huh. diamputasi tapi bisa mencapai Gunung Kilimanjaro sendiri sendiri Iya yeah. Sedangkan kita yang kakinya lengkap Belum tentu, belum tentu. Jadi sebenarnya hmm. yang menjadi ukurannya apa? Pada kakinya, stamina, obok Ternyata tidak Pada semangat perjuangan, semangat perjuangan Si Yang cacat tadi punya semangat juang Kita yang sehat tidak punya semangat juang Jadi akhirnya yang lebih berprestasi Yang tidak tidak punya kesempurnaan fisik tadi hmm. gitu kan. Ada juga saya baca dalam sebuah artikel Seorang pelempar lembing dari Dari uh, kalau tidak salah dari Cekoslovakia Dia memecahkan rekor dunia uh -huh. Sedangkan tangannya salah satunya adalah Sudah dalam kondisi cacat tidak sempurna hmm, Tapi gitu. dia bisa mencapai satu lemparan yang terjauh gitu. Hmm. Belum tentu saya bisa yeah. melakukan hal itu Ada juga yang Saya pernah juga baca di di Jepang Itu ada dia dia terlahir memang sudah diberikan oleh Allah SWT kekurangan sempurnaan fisik mm -hmm. Yang disebut dalam istilah kedokteran tetramelia. tetramelia Tidak punya tangan dan tidak punya kaki mm -hmm. Tapi dia justru menjadi inspirator bagi kemenangan tim bola basket SMA-nya sejepang oh, ya. Jadi ketika diwawancara wartawan, kenapa kok? SMK kalian bisa menang, padahal tahun-tahun se sebelumnya kalian nggak pernah bisa juara gitu. Hmm. Mereka semua menunjuk itulah spirit kami yang ditunjuk adalah yang cacat tadi. Kalau hmm, yang cacat tidak ya, bisa gesit musuh kita huh? yang yang sempurna. <laughs> jadi seperti itu ya. Nah, dengan ya. begitu kita akhirnya ha -ha. godaan-godaan tadi. Oh iya, kenapa ya saya harus terjebak oleh godaan-godaan ini? Sementara ada di samping saya ada orang yang tidak sempurna. Dia bisa melakukan lebih dari apa yang saya lakukan sebagai orang yang sempurna. Mm -hmm. Malu dong kita, mm -hmm. itu intinya. Itu intinya ya. Jadi memang uh, perlu motivasi yang dari luar, yang, yang penyemangat untuk tersendiri, itu ya. sendiri ya. Hari-hari kerja biasanya macetnya luar biasa. Itu termasuk berjuang, Ustadz ya. Iya. <laughs> berjuang melawan <laughs> kemacetan ya. Kemacetan, iya. Nah, uh, kembali lagi tema kita adalah hidup adalah perjuangan. Tadi hidupnya udah dijabarkan. Kemudian sekarang adalah penjabaran terkait tentang perjuangan itu sendiri ya, mm -hmm. ini. Really. karena saya juga berpikir ya mm -hmm. Dan mengamati lingkungan di sekeliling saya yeah. gitu ya Kok ada ya orang bisa berada di sebuah Playstation Center dari pagi mm -hmm. ketemu pagi gitu <laughs> Kayaknya hidup tuh panjang banget buat dia gitu Kok bisa nyantai gitu loh Sementara <laughs> ya mohon maaf orang-orang yang memiliki tingkat kepadatan jadwal yang sangat tinggi uh, itu merasa kekurangan waktu sangat gitu. sangat kekurangan. Jadi kalau boleh diminta untuk berdoa-doa favorit saya salah satunya adalah seril ya Allah berikan aku satu hari 48 jam Oh gitu ya. <laughs> karena kurang <laughs> gitu kok rencana ke kegiatan kita tuh begitu banyak sementara alokasi waktu yang diberikan Allah tuh cuma satu hari sama 24 jam mm -hmm. dimanapun kita berada mau di di Indonesia, mau di Eropa, di Afrika, di kutub sekalipun hmm? Ya jatahnya sama, satu hari 24 jam, jam gitu. Gitu ya. Nah sekarang bagaimana caranya dengan jatah yang sama itu Kita jangan sampai membuang-buang waktu gitu. Hmm. It's time to fight, ini saatnya kita harus berjuang gitu. Hmm. Tahu kan kita bahwa transaksi bisnis yang paling menguntungkan di dunia ini adalah Yang seperti dikatakan Allah dalam Al-Quran Ya yualladhina amanu hal adzulukum ala tijara tunjikum min aza alim Hai orang-orang beriman, maukah kamu? Nih Allah ngasih penawaran nih, eh, hmm. offering. Mau hmm. enggak kalian itu di, di, diajak untuk melakukan satu transaksi dengan Allah yang sangat menguntungkan dalam artian membebaskan dari azab neraka. Kemudian Allah sejawab sendiri, tuqminu billahi wa rasulihi ka'bur pada Allah dan Rasul, wa tujahiduna fisabil. Engkau berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Nah, hmm. salah satu aspek daripada bentuk transaksi kita dengan Allah adalah kita berjihad Hmm. Berjihad dalam arti yang sesungguhnya Jadi tidak seperti yang difahami oleh sebagian besar orang bahwa memang itulah yang dimaksud dengan esensi hidup manusia Jadi sebenarnya, kalau saya melihat manusia itu punya arti atau tidak Tergantung seberapa kualitas dari perjuangan dia The quality hmm, of struggle dia hmm. Mohon maaf, walaupun dia dikasih hidup sampai dengan 70 tahun atau 80 tahun Tetapi dia tidak pernah ada perjuangan dalam hidupnya Maaf, dia punya hidup nothing Hmm, Tidak gitu. punya arti apa-apa Tapi uh, ada yang mengembalikan gini Ustadz ya yeah. uh, Setiap orang kan kehidupannya berbeda-beda gitu kan Nah kalau Ustadz Rizia uh, Ini memang padat kehidupannya gini Banyak-banyak yang dikerjakan Nah kalau uh, kita kesempatannya gak ada Atau apa? Pasti banyak orang uh, Bukan banyak ya Ada yang berpikiran seperti itu Mau ngapain ya Bingung mau ini Mungkin gak ada kesempatan atau bagaimana Apakah bagaimana untuk mendapatkan kesempatan itu? Satu, jangan pilih-pilih Mhmm -pilih. uh -huh kalau kita sudah mulai memilih-milih sesuatu uh -huh. ya kita tidak akan banyak pekerjaan kan uh -huh. maksudnya ya tentu saja pekerjaan yang bagus semua yeah. jadi kita jangan milih-milih ketika saya berpikir bahwa saya ini adalah seorang maaf sarjana uh -huh. atau mungkin saya seorang dokter tiba-tiba ada seseorang menawari satu pekerjaan yang menurut saya uh -huh. tidak cocok dengan dengan background kita bukan, uh -huh. tidak levelnya saya Oh ya? gitu. Uh -huh. tapi jangan-jangan ini salah satu Tawaran Allah melalui dia. Nah, tidak. Wa inat gitu. Hmm. Kenapa saya tidak coba gitu? Hmm. Eh, Bismillah kita lakukan. Tapi banyak orang yang gak sih Musuh hmm. saya sih Sarjana Musuh ngelian begitu Dan aja menunggu Menunggu Menunggu sampai <laughs> Jadi sebenarnya Jangan milih-milih Banyak penawaran Di seluruh kita Dari teman-teman hmm. kita Dari teman lama hmm. Dari sahabat Dari tetangga Itu banyak sebenarnya hmm. Tinggal kita mau ambil Atau tidak Gitu kan itu hmm, satu ya. Kemudian yang kedua Adalah power of decision hmm. Sudah kita ditawari Itu kembali Kepada masalah Kita mau ambil keputusan Atau tidak ya. Kalau kita gak berani Ambil keputusan Ya gak jadi Itu suatu kegiatan Jadi hmm. sebenarnya bukan karena saya padat kegiatan, hmm. saya berusaha nah, untuk mendapatkan kepadatan kegiatan. Ya, saya berusaha itu. menyimpulkan diri, saya berusaha yeah. mempadatkan diri saya. Caranya bagaimana? Utamanya satu adalah perluas pergaulan Anda. Mm -hmm. Karena kalau kita banyak teman, berarti mm -hmm. banyak informasi. Mm -hmm. Dengan banyak informasi, berarti banyak peluang-peluang untuk pekerjaan. Yeah. Pekerjaan tidak selalu harus menghasilkan uang ya. Mm -hmm. Misalnya, eh, hadir ya nanti ya sebagai peserta terhormat di acara. Seminar ini, gitu ya? Oh kan. iya ya ya. Eh nanti ini ya, bantuin saya. Saya hmm. ada satu proyek, kayaknya perlu tenaga kamu deh. Hmm. Jadi dengan kita banyak teman dan selalu keep kontak dengan mereka, istirahat rahim itu penting sekali, gitu ya? Penting kan? sekali ya. Itu penting. Kemudian yang kedua, jangan lupa kita selalu berdoa kepada Ya Allah sibukkan aku dengan kehidupan di dunia ini dengan hal-hal yang bermanfaat, yang sehingga bisa menjadi investasi dan deposito akhirat saya. Hmm. Ya kalau saya tidak melakukan apa-apa, <laughs> deposito saya seharusnya nol-nol setelah masuk di akhirat. Harus dari sekarang kita nabungnya kan? Iya. <laughs> yeah. Jadi memang seperti itu Ustadz ya Baik, uh, saatnya kita buka SMS Dan juga yang pengen pola juga boleh silahkan Di 8291710 atau di 081795955 uh, Terima kasih ini dari Ibu Mila Ustadz bagaimana batasan antara pasrah dengan Kona'ah ya Adakah iya. dalil yang memperkuat diri Agar tidak mudah jenuh dan bosan Dengan kehidupan ini Iya Kehidupan yang keras ini Kalian mau kerasnya ya Yang keras <tuk> Kerasnya dipisah <tuk> Kehidupan yang keras ini <tuk> Oh yang keras <tuk> jadi, iya. Tapi bisa juga <tuk> <tuk> <tuk> Keras Baik uh, Bu Mila terima kasih Atas SMS-nya Kona'ah itu kan artinya Kita menerima apa adanya Iya <tuk> <tuk> kan Setelah melewati satu perjuangan yang keras Tiba-tiba hmm. Allah memberikan jatahnya seperti itu hmm. Disitulah kita bersikap bersikop ah. hmm. ya Hampir sama sebenarnya dengan dengan pasrah yeah. Yaitu tawakal Nah bagaimana caranya supaya kita bisa membedakan Ini kona'ah atau bukan yeah. gitu ya Jadi kita pertama Bu Mila harus tahu kapasitas diri kita Kapasitas Kalau boleh diangkakan ya Heril ya hmm. Misalnya yang paling gampang nih Bu Mila Misalnya dalam angkat besi, hmm. nah lifter nih, yeah. misalnya Mas Heril nih udah di, di menurut menur, pengamatan juri ada masuk dalam kelas misalnya uh, 70 kilogram, uh -huh. kemudian di hadapan Mas Heril ada 4 pilihan barbel, uh -huh. ada yang uh, 30 kilogram, ada yang 70 kilogram, ada yang 200 kilogram, ada yang 80 kilogram. Hmm. Sebagai orang yang bijaksana, kita harus pandai memilih dari empat pilihan itu mana yang harus kita lakukan. Yep. Gitu kan? Kalau kita ambil yang 30, oh berarti ini kita underestimate. Udah mm -hmm. tahu kemampunya 70 kenapa mm -hmm. diambil diambil cuma 30. Mm -hmm. Terus kita bilang, "Ah, saya qonaah." Enggak begitu. Enggak, oh, qonaah-nya di mm -hmm. situ gitu. Terus kita punya kemampuan 70, anggap 70 itu mah bukan qonaah, itu mah sama aja. Medioker kan, mm -hmm. sama aja gitu. Nyari nyari aman. Nyari aman. Kemudian kita 200, wah itu namanya mana nekat yeah. <laughs> <laughs> Itu gak boleh kita solim pada diri kita sendiri yeah. Nah mungkin yang paling tepat adalah 80 mm -hmm. Nah bagaimana caranya kita tahu kemampuan kita 70 Kita berusaha mendapatkan 80 Tapi ternyata Allah juga ngasihnya tetap 70 ya udah, mm. Yang penting tetap usaha ke 80 e gitu iya. ya Tetap usaha ada peningkatan gitu bo. Standar kita hidup tuh harus ada peningkatan terus gitu mm -hmm. Terus apa tuh tadi? Uh, diri? Ada keadaan yang memperkuat diri agar tidak mudah jenuh dan bosan dengan kehidupan yeah, yang keras ini Bikin aja variasi dalam hidup, <gitu>. sampai hal-hal yang sangat sepele. Misalnya mm. Bu Mila ini sering keluar rumah, coba sekali waktu keluar rumah jangan dari satu arah itu aja, coba mm. mutar dulu. Atau metodenya mm -hmm. biasa naik naik mobil sendiri, ya sekali-sekali naik angkot, sekali-sekali mm -hmm. naik busway. Mm -hmm. Jadi kan hidup itu penuh Bener -bener warna gitu. Variasi gitu, gitu. gitu ya. ya. Kalau ah, bosan naik mobil terus ya udah sekali waktu naik taksi. Mm -hmm. Bosan naik taksi ya udah naik bajaj mm -hmm. Banyak pilihan Kena -kena mm -hmm. kita kita milih aja. Nah karena orang tuh saya merasa jenuh tapi dia merasa tetap di situ aja enggak <laughs> melakukan perubahan gitu. Dan, kan. dan uh, pasti kita akan menemukan hal, -hal baru dengan dengan berubah Iyi, seperti iya, itu saja. Iya, dinikmati ya. gitu, gitu. dinikmati hmm. ya. Saya buka Phone Live di 8291710. Ya. Assalamualaikum Halo. Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Iya, dengan Oh, nama Ari. Ari di mana, Mas Ari? Bekasi. Ari di Bekasi, baik, Mas. Silakan. Eh, ya? Kagak yang dekat bisa ngobrol. Lah, gimana gimana? Agak melenceng dikit pertanyaannya ini Agak melenceng dikit pertanyaannya Gimana Ustaz? Boleh, boleh silakan. Jadi gini kan, Saya mau tanya masalah Bedaanya umroh dengan haji Gimana? Bedanya umroh dengan haji Nah insya Allah kan uh, Saya punya rejeki yang memberangkatkan orang tua saya Itu tahun depan umroh hmm. nah, Itu ada empat ya Ibu bapak saya dan mertua nah, hmm. Saya ingin apakah saya tabung dulu ke haji dulu atau nanti, nanti bakatnya mungkin tiga atau empat tahun lagi atau memberangkatkan umroh tahun depan gitu aja. Oke okay, terima kasih. Terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudah berusaha nelfon singkat aja. Iya singkat aja <laughs> intinya udah tahu. Iya jadi mm. utama utamakan yang wajib mm -hmm. baru yang sunnah. Mm -hmm. Jadi yang wajibnya kan haji. Iya. Yeah. Jadi utamakan yang haji baru mm -hmm. yang sunnah umroh dimana fungsi umroh itu adalah menutupi kecacatan kita dalam haji jadi mm -hmm. insyaallah penyempurna daripada haji kita yang kurang-kurang itulah dengan umroh mm -hmm. jadi pilih lakukan hajinya dulu mm, terlebih terlebih jangan menghajikan orang lain sebelum anda sendiri haji mm, gitu itu aja intinya oh nah. iya dan tambahan untuk mas sari dan juga untuk sahabat rasio yang ingin konsultasi tentang haji dan lain sebagainya anda bisa bergabung di salam sore tepat di kamis bersama departemen agama atau juga di cahaya sore setiap hari senin kemudian hari Selasa dan juga hari Rabu setiap harinya gitu ya. Iya. Baik, uh, ada yang mau bergabung lagi nih uh, apa nih? Assalamualaikum Pak Ustad, bagaimana caranya memotivasi orang yang malas bekerja, mau nyati tidur <guluh> <tuh> Ini saya bisa memperkirakan nih orang yang seperti ini Orang yang tidak punya rencana dalam hidup mm -hmm. Dia bingung Begitu bangun tidur Ngapainya? Kayaknya ngapain? Nggak <laughs> ada yang bisa gue kerjain Akhirnya lagi Akhirnya begitu <laughs> Tapi kalau dia sudah punya daftar kegiatan yang harus uh -huh. dia kerjakan mm -hmm. Bahkan dia sudah bikin beberapa appointment mm -hmm. Katakanlah dia tetap tidur Pasti nanti akan kontak Eh kamu tuh janji sama saya kemana, kemana, Kok kemana? Nggak dateng mm -hmm. Akhirnya dia berusaha untuk bangun kan mm -hmm. Jadi pastikan setiap kita bangun tidur kita sudah memegang daftar perencanaan kita hmm. kegiatan tuh apa saja. Jadi istilahnya malam di itu sudah apa, dirancang dirancang semuanya. Jadi ya? pagi tinggal ngelisting kan. Hmm. Oh hari ini saya harus kesini kesini kesini. Jadi hmm. sudah tahu gitu. Nah lagi-lagi yang yang mungkin jadi masalah juga misalkan di malam nih kita punya banyak hayalan atau harapan. Okay. Oh besok saya mau lakukan ini ini ini. Tapi pas pari, pada hari hanya itu hmm. tuh motivasi itu atau juga apa istilahnya kekuatan untuk melakukan kegiatan tuh tuh kok rasanya ya. beda gitu. ya Ustaz? Kalau Kenapa kita ya? tidak punya kekuatan melakukan sendiri. Diri hmm. ajak partner hmm, gitu. Misalnya kita mau Misalnya ya ambil contoh kita mau pergi ke Perpustakaan atau pergi ke toko buku Misalnya kita hmm. mau browsing buku-buku baru hmm. Misalnya malas ah kayaknya kalau sendirinya yeah. gitu ah, Oh udah, udah waktunya gitu kadang itu muncul rasa males beda sama malamnya pada kita berencana yeah. ya mau muluk-muluk gitu yeah, ya ajak teman jadi nah. malamnya udah telepon nah. Eh besok kita bareng ya kesini Oh itu Jadi kalau kita pas lagi malas dia tuh eh mana kan udah janji yeah. <laughs> <laughs> ya Iya betul Mau gak mau kan kita butuh dorongan dari nah, orang lain nah. lain waktu mungkin malah kita yang akan memberikan dorongan soal mm. sama mereka gitu Nah kalau mau motivasi orang gimana nih? Iya mm -mm. Jadi kita sebagai contoh atau gimana? Seperti yang... Oke, okay, jadi e, memotivasi orang ini begini Kita itu kadang-kadang kurang bisa mengetahui bahwa orang itu tipenya apa ya Kalau kita udah tahu tipenya seperti apa maka treatmentnya harus sesuai dengan karakter dia mm -hmm. Ada orang yang termotivasi karena diberikan tantangan mm -hmm. Tapi ada juga orang termotivasi dikasih pujian atau reward mm -hmm. Nah, pastikan misalnya Heril ini orangnya tipenya adalah orang yang dikasih tantangan Maka pada saat saya ingin membangkitkan motivasi Heril, yaitu dengan kasih tantangan mm -hmm. Misalnya saya sebagai pimpinan di RASFM Eril, bulan depan kamu gak bisa perform sebagai produser, sorry ya kamu keluar Oh gitu ya Padahal saya gak ada niat mau ngeluarin kamu mm. gitu Tapi cuma ingin melecut aja kamu mm -hmm. Gue mikir, wah gue dikeluarin nih gitu kan mm. Eh justru di, perkembangannya malah bagus gitu mm. Tapi ada juga yang mau dikasih tantangan malah down Ya karena tadi treatmentnya salah Treatmentnya eh, salah ya oh, Akhirnya kalau tipenya adalah orang yang diri dikasih reward Kalau bulan ini bagus, Insya Allah Blackberry saya kasih Nah, oh. misalnya gitu kan <laughs> yeah, yeah, Wah semangat dia. Ya. Jadi nah, kita harus lihat orang ini Seperti apa Tergantung gitu. tipenya kayak nah, gimana gitu ya Kita kenali dulu assessment Orang ini karakternya gimana Treatment lah sesuai dengan karakter dia gitu hmm, loh Jadi ya. tidak boleh disamaratakan gitu Enggak boleh sama oh, Setiap baik. orang beda-beda kan Bahkan hmm. Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran wa nadirab. Fungsi Nabi itu adalah memberikan kabar gembira dan peringatan mm -hmm. Buat orang yang senang surga, ya dikasih surga Buat mm -hmm. yang senang neraka, diancam dengan neraka Baru dia bangun mm -hmm. <laughs> Gitu ya. <laughs> Baik, ada yang sudah masuk katanya lewat uh, Iya, SMS saya ya. nih oh. ada yang sudah masuk dari Bu Ayi di Jakarta mm -hmm. Saya suka mengajar ngaji anak-anak mm -hmm. Dalam benak saya ini adalah investasi akhirat Tapi kadang-kadang kok perasaan gak ikhlas ya Nah, ah, gitu kadang nah. muncul jadi Bu Aiy, kita dalam hidup ini harus punya dua sayap mm -hmm. pesawat aja dua sayap kan? Oh, ya. yeah. Sayap kanan adalah sayap dakwah, mm -hmm. cari ikhlas, mm -hmm. cari berkah. Mm -hmm. Sayap kiri sayap bisnis, mm -hmm. cari rupiah. Mm -hmm. Jadi kan Allah juga mengajak kita doakan fit dunia hasana, wa filah hasana. Enggak mm -hmm. salah Bu Aiy harus cari uang. Mm -hmm. Nah yang yang cari berkahnya yang ajar anak-anak ini, mm -hmm. kalau bisa Bu Aiy juga punya aktivitas lain supaya tidak mengurangi keikhlasan kita ngajar anak-anak ini Kita sudah punya bisnis lain hmm. Dan kadang gini mungkin uh, Yang ter terjadi di masyarakat ya Kita pure awal utamanya adalah Misalkan mau ikhlas mau 100% sosial Misalkan ngajar ngaji hmm. Nah di bagian lain ada yang tertarik Dengan cara belajar beliau gini-gini Terus ngundang beliau yang untuk privat Dengan ada okay. ada bayarannya bisa di, bisa Nanti di, dia milih yang ya. banyak yang privatnya Bisa di format dengan cara begini Kita buat subsidi silang hmm. Caranya dengan interview hmm. Kalau kita melihat ternyata maaf orang tuanya itu punya kelas ekonomi menengah bawah. Mm -hmm. Ya Bu Ai jangan berlakukan harga yang maksimal. Mm, Jadi sifatnya infak. Silakan kamu mampunya berapa silakan. Mm -hmm. Tetapi ketika tahu orang tuanya ini punya menengah atas. Mm -hmm. Dan dia ya, tertarik dengan pengajaran ini Bu. Ya, Tahinya dia. Ha. Harus dikasih tarif kan? Mm Heeh. -hmm. Tujuannya bukan dia mau komersil Bu Ai bukan. Tapi adalah untuk mensubsidi yang tidak bayar mm -hmm. Atau yang bayarnya minimal mm -hmm. Sebenarnya bukan semata-mata untuk kebutuhan pribadi Bu Ai Tapi untuk pengembangan daripada proses mengaji ini kan Perlu fasilitas, mm -hmm. perlu ini dan itu gitu mm -hmm. Jadi perlu di saya pikirin satu hal yang wajar gitu Satu hal yang wajar itu ya Jadi Aa. memang ada pemisahan hal seperti mm. itu Meskipun profesinya sama-sama sama mengajar -sama -sama yeah. dengan murid-murid yang berbeda Karena semakin dikenal semakin banyak ya kan Istilahnya kayak gitu biasanya Betul. seperti itu Betul. Yang yang jadi gudaan gitu istilahnya ya nah. Kemudian yang kedua apa? Kedua saya? ini menarik sekali Bu Dewi uh, Bagaimana caranya mm. supaya saya teroptimis melihat anak saya yang autis mm, iya, iya. Bu Dewi yang sedang stay tune di RAS FM Begini mm -hmm. Bu Dewi ya Uh, rumusnya sederhana aja. Forget the past mistake, see the brighter future. Jadi lupakan kekurangan kekurangan di masa lalu, tapi lihat peluang di masa depan. Mm -hmm. Jadi kalau kita melihat anak kita yang kurang sempurna, ya jangan kita lihat kekurang sempurnaannya itu. Allah itu adil, Khalil. Jadi kadang-kadang Allah tu memberikan satu kelebihan di sisi lain. Kita jangan terfokus kepada kelemahan dia. Mm -hmm. Ada orang yang buta, suaranya emas. Mm -hmm. Ada yang telinganya uh, tuli tapi dia bisa memainkan piano dengan indah. Gitu. Jadi saya yakin anak anaknya Bu Dewi ini, oke okay, di satu sisi dia autis, coba gali. Berjuanglah untuk menggali sisi-sisi yang merupakan kekuatan dia. Nah, fokus di situ. Kadang justru malah kita sebagai orang tua Atau melihat karena beliau kurang istimewa, istimewa atau kurang enggak normal dalam tanda kutip. Hmm. Yeah. Kita justru malah kasihan, enggak enak gak perlu, dimanja gak perlu, gak perlu, atau apa gak perlu, gitu. Enggak perlu ada yang memanjakan segala macam. Begitu, Betul, ya. Tetap perlakuan dia adalah sebagai seorang manusia, mm -hmm. tetap sebagai seorang yang yang normal. Mm -hmm. Tetapi nanti treatmentnya kita lebih pada fokus ke strengnya dia, bukan pada kelemahan dia. Mm -hmm. Sama lah seperti di dalam dunia pendidikan. Kalau saya jadi guru, di hadapan saya ada dua orang siswa Yang satu nilai matematiknya 5 mm -hmm. Yang satu nilai bahasa Inggrisnya 9 mm -hmm. Saya nggak boleh bersikap yang, apa ya, istilahnya bersikap diskriminatif yeah. Oke okay, dia nilai matematiknya 5, tapi bahasa Inggrisnya 10 mm -hmm. Oke okay, dia bahasa Inggrisnya 10, tapi kan matematiknya 5 nah, <laughs> Jadi, kepada anak yang pertama, saya fokus kepada bahasa mm -hmm. Pada anak yang kedua, saya fokuskan kepada matematik mm -hmm. Jadi nanti mereka mengembangkan karirnya pun sesuai dengan kemampuan mereka. Mm, gitu. Kenapa? Saya nggak boleh mem membandingkan. Kamu kurang pasti bahasa Inggrisnya nggak se sebagus mm, dia. Nggak perlu gitu. dibandingkan karena memang kekuatannya bukan di bahasa. Gitu. Mm. Sama juga seperti tadi autis. Mm. Jangan membandingkan anak kita dengan dengan yang autis tadi uh -huh. Pasti yang autis ini punya kelebihan Nah itulah yeah. kita fokuskan ke situ Jadi uh, digali-gali terus apa kelebihan dari si anak yeah, ini gitu betul, ya Iya betul Iya lanjut lagi terkait tentang hidup adalah perjuangan Tadi me memang baru-baru si kelas ya Ustadz ya, Tadi kepotong sama SMA yeah, tadi betul. ya Iya betul Perjuangan mm -hmm. Kalau tadi kita sudah bahas hidup adalah singkat, sementara, mm -hmm. kemudian sensasi Sensasi Nah kita bagaimana mengisi hidup ini ya harus dengan berjuang gitu mm -hmm. Jadi sebenarnya pemahaman berjuang ju itu secara umum adalah mengerahkan seluruh potensi dan kekuatan pada satu sentral yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk nafsu pribadi, bukan untuk kepentingan kelompok atau kepentingan bangsa sekalipun, tapi adalah kepentingan Allah. Jarang sekali orang nah, berbicara kepentingan ini nih. Jarang orang berbicara kepentingan Allah. Padahal yang lebih punya berhak untuk di dijadikan sentral itu Allah dibandingkan mm -hmm. yang lain-lain gitu kan. Mm -hmm. Nah dari sini kita munculkan suatu is, is, esensi jihad itu apa? Esensi perjuangan itu apa? Satu, sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh Maka siapapun anda Baik itu dalam belajar Kuliah Atau bekerja Berumah tangga Sebagai seorang istri terhadap suami Sebagai seorang ibu terhadap anak-anak Dia main-main Belum berjihad Hmm gitu Jihad itu sungguh-sungguh huh? Karena Allah sendiri menciptakan kita Tidak main-main sih Kalau Allah menciptakan manusia tidak main-main Maksud kita yang sudah jadi manusia main-main hmm. Kita harus serius gitu hmm. Ya sungguh-sungguh Serius dan sungguh-sungguh Dalam artian Bukan berarti kita isi hidupnya selalu serius tapi pada saat kita mengerjakan sesuatu itu dengan penuh kesungguhan Jangan anggap itu sebagai suatu main-main yeah. Karena biasanya main-main itu hasilnya juga tidak akan optimal Tidak optimal jadinya okay. ya Yang Kemudian, kedua, hidup adalah fokus Ya perjuangan itu harus fokus Ya Berjuang itu adalah fokus Tidak boleh bercabang Karena kalau kita dalam berjuang itu ada percabangan Maka kekuatannya itu kan nggak ngumpul Pada saat kekuatan nggak ngumpul Jadi terbelah pikiran ya, kita ya Jadi akhirnya tidak punya kekuatan yang signifikan hmm. ya Untuk bisa melakukan sesuatu Nah, jihad itu adalah memfokuskan pada satu titik. Ya tidak bercabang. Tidak cabang rumah, keluarga tidak cabang, karir tidak... Jadi cabangnya mesti satu saja ya, akarnya mesti satu aja. Udah itu saja ngumpul ke situ. Kemudian yang ketiga adalah kalau kita bicara jihad adalah artinya semangat. Hidup itu harus isi dengan semangat. Kita harus antusias dalam hmm. hidup, energik ya, penuh vitalitas hmm. gitu. Jadi jangan lemas tadi, lemas, lemas. Jadi, jadi ada satu ungkapan If you want to change your mind, if you want to change your emotion, change your body. Kalau kita ingin merubah pikiran kita, emosi kita, cara yang paling gampang adalah merubah gerakan fisik. Kalau fisik kita kita buat semangat, bisik kita kita buat antusias, energik, otomatis tuh pikiran dan perasaan juga akan mengikuti gitu. Hmm, gitu suka so, ya. nggak pernah menemukan hmm. orang yang sedih jalannya cepet, <laughs> ya kan? Sebaliknya <laughs> orang yang sukses jalannya lambat. Jadi Kalo Allah sudah buat itu. Kalau itu diseret lagi ya. <laughs> kan? <laughs> Ada sebuah camp chemistry yang ya, sudah dibuat oleh Allah bawah nawaital. <laughs> Jangan kita buat berbeda gitu. Saya buka lagi ponselnya di nya di sembilan satu tujuh satu nol assalamualaikum waalaikumsalam iya dengan dari ibu anissa ibu. ibu anissa di mana di tambun silakan ibu assalamualaikum pak ustadz waalaikumsalam mm -hmm. bu anissa saya tertarik mm -hmm. dengan uh, yang pak ustadz tadi bilang kepentingan yeah. allah Iya yeah. mm -hmm. uh, saya sebagai ibu rumah tangga pak ustadz mm -hmm. dulu saya pernah mengajar ngaji mm -hmm. juga pernah mengajar di tk tapi itu tadi kadang keikhlasan itu tidak ada Makanya yeah. sampai titik jenuh ah buat apa sih? Ibu ada kerjaan, kerjaan lain nggak selain ngajar di TK? Kenapa? Ada pekerjaan lain nggak selain mengajar di uh, TK? Guru ngaji, guru TK Oke okay. hmm. Pada akhirnya saya keluar, dua-duanya saya lepas Hanya karena itu tadi? Uh, ah buat iya. apa sih gitu? Atau iya. ada alasan lain? Ada juga alasan lain saya pikir Ibu sudah berumah tangga bu Iya, sudah Sud berumah tangga Saya pikir hmm. kayaknya lebih, lebih utama di rumah tangga lah saya ngurus anak hmm. suami gitu Iya ya. Tapi setelah itu saya baru terpikir sekarang kok kayaknya dengan rutinitas ibu rumah monoton gitu ya. Jadi monoton, iya. Kadang pagi-pagi saya bingung suami udah pergi ya, uh, Anak itu ya. pergi kal itu saya salat duha. Tapi sholat sebenarnya dua. prinsipnya i, e, suami membebaskan ibu ya untuk melakukan kegiatan di luar. Alhamdulillah suami saya kayaknya orang terbaik di duniaforall. Subhanallah. Baik sekali. Iya, iya. E, makanya saya kadang suka malu sendiri gitu. Iya, iya. Saya mendapatkan suami yang begitu baik. Mudah-mudahan suami ke... ibu dengar dan beliau merasa ya bahagia punya istri ya. yang memberikan ya. Dan saya mendapatkan anak yang begitu baik juga. Iya, ya. Allah. Iya, Semoga sampai nanti Amin Tapi ya itu Kayaknya saya Rokok abis Pagi-pagi Ada yang kurang gitu rasanya iya. Apa gitu ya Abis sholat duha, Udah udah itu Apa ya yang harus hmm. saya lakukan hmm. Kadang bengang-bengong gitu Nggak <laughs> yeah. karu-karuan gitu Pak Ustadz Baik Dan Saya jenuh dengan lingkungan saya sendiri gitu hmm. Itu hmm. Itu memotivasi supaya saya tetap bersemangat Itu bagaimana Pak Ustadz Iya Ibu ada Quran di di rumah? Eh uh, Ada Bisa dibuka Bu? Oh, sebentar ya Pak Ustadz Iya uh, uh. Apa saya tutup dulu Boleh tutup Ya boleh saya tutup dulu menitian. Nanti ibu buka surat Al-Imran ayat 139 ya ibu ya hmm, Assalamualaikum Pak Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh iya Banyak yang terjadi Ya, ya silahkan Saya kutip dulu satu hmm. ayat Di lama Al-Quran A'udzubillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wala tahinu wala tahzanu Wa antumul a'launa inkuntum u'min Janganlah berduka cita Janganlah takut Kamulah orang paling tinggi derajatnya Kalau kau beriman kepada Allah SWT Ya jadi kembali kepada yang disampaikan oleh Bu Nisa ya uh -huh. Suami sudah mendukung Ya dengan tadi sebutkan Suami yang terbaik di dunia iya. gitu, ya. <tuh> Anak juga bagus uh -huh. Ya hidup ini perlu variasi kan uh -huh. Kalau memang suami sudah ngasih satu toleransi Memberikan satu peluang kepada ibu untuk berkiprah Kenapa tidak? Jadi yang penting Yang penting menentukan Bahwa motif saya untuk mengajar ngaji Kemudian untuk menjadi guru TK itu semata-mata karena untuk menambah deposito akhirat uhum. dan variasi hidup, uhum. Insya Allah tidak akan menyebabkan terganggunya keikhlasan kita. Gitu ya? ya ngajar sebagaimana biasa, seperti ibu ngajar kalau dibayar dengan yang tidak bayar harus salah satu ukuran ikhlas atau tidak ikhlas begini. Uhum. Kok kalau bayarnya mahal Ngajarnya semangat semangka. <laughs> kalau nggak dibayar kayaknya nggak semangat nggak boleh begitu. Itu menunjukkan bahwa kita nggak ikhlas. Harusnya ngajar dengan orang yang bayar mahal dengan yang tidak harus sama cuma hmm. bedanya adalah segmen hmm. yang di dibayar yang bayar mahal itu karena mereka punya punya uang kan sedangkan hmm. yang tidak dibayar mahal itu karena mereka nggak punya uang hmm. mereka punya hak yang sama untuk mendapatkan pengajaran yang sama yeah. kok dibedah bedain gitu hmm. jadi ini salah satu ujian keikhlasan kita siapapun yang ada di hadapan kita kaya miskin tidak mengurangi semangat kita dalam memberikan pengajaran tetap berkualitas gitu yeah. nah, itu kita utamakan seperti itu Bunisa, ya baik kalau gitu Uh, mau dilanjut lagi ustaz aku tako... <coughs> uh, boleh ya, boleh ada sms nih dari uh, asal menerima istri suami saya penapa tren sama uh, kiai maksudnya iya ya kiai ya suruh hmm. ngajar tapi nggak mau dia sekarang di lingkungan sering disuruh di, ke masjid sering disuruh ke masjid tapi jangan suami Takut, takut Ria, menginap. bilangnya suami mau buat anak dan istri dulu gitu jawabannya Gimana harus kasih pengertian Oh gitu Dia hmm, pernah di pesantren dan punya ilmu agama yang bagus hmm. istilahnya seperti itu ya Tapi eh, disuruh untuk bergabung di masjid atau istilahnya menjadi pengurus masjid itu hmm. Takut Ria, saya ingin hanya fokus di keluarga dulu atau gimana Takut Ria atau gimana gitu Iya gini Uh, bu sayang kalau ilmunya tidak dibagi yeah. untuk sayang, yang lain gitu ya namanya tidak disebut ini Hamba yeah. Allah di Pondok Kedai Sebaiknya <coughs> di SMS <coughs> disebutkan namanya ya yeah. Buat Ibu yang ada di Pondok Kedai Prinsipnya gini bu, Bahawa kita dalam berbuat sesuatu itu Pertama jelas kita ikhlas Nah, di dalam proses pelaksanaan itu Kita seringkali ada gangguan ria Supaya tidak terjebak pada penyakit ria ini Fa'amma bina'mati rabbika fahadis Tahadus lah. Insya Allah kalau kita selalu mengedepankan Allah Subhanahu Wa Taala dalam proses pengajaran kita itu Insya Allah bukan ria orang harus tahu kelebihan kita orang mm -hmm. harus tahu keistimewaan kita tapi juga orang harus tahu bahwa itu semua didapatkan dari Allah. Tapi itu nggak apa-apa ya Kalau menunjukkan Enggak, itu, kalau itu, kemampuan kita. Kan itu, kan Allah itu, malah perintahkan. Iya, iya, iya. Allah malah perintahkan. Fa'ama binya amati robi kafades maka terhadap nimat Allah sebut-sebut. Kepintaran mm -hmm. apa? Bukan nimat Allah. Mm -hmm. Kecerdasan nimat Allah. Iya. Tapi yang harus dipastikan jangan sampai orang kesan Bahwa kepintaran itu semata-mata karena usaha kita Jangan lupa bahwa itu semua adalah pemberian Allah subhanahu wa ta'ala Jadi jangan lupa sebutkan Alhamdulillah Alhamdulillah saya ranking satu Alhamdulillah, Alhamdulillah. IP saya 4,0 hmm. Jadi orang tahu, oh dia bisa begitu karena Allah yang bantu Bukan hmm. semata-mata rajin belajar Karena hmm. banyak juga yang rajin belajar juga IP-nya gak mencapai segitu Iya yeah. Jadi selalu di, dikaitkan dengan Allah Insya Allah kita dijauhkan dari dia Dan setelah itu kita selalu istighfar Itu aja memperbanyak istighfar Memperbanyak istighfar ya Baik, uh, hidup adalah perjuangan Tadi uh, sudah disampaikan terkait tentang hidup itu apa Kemudian terkait tentang sementara singkat dan sensasi ya Iya <laughs> ya, sensasi. Kemudian uh, makna dari berjuang itu ngapain aja sih misalkan sungguh-sungguh fokus dan juga semangat gitu ya. Semangat ya. ya. Mm -hmm. Selain itu? Iya jadi saya sebelum menjawab bagian akhir ada dari Bu Eni. Iya. Kemudian dari Mas Hadi mm -hmm. menyampaikan. Nanti R ya, satu lagi kesempatan. Iya boleh satu lagi kita mau jawab SMS buat Bu Eni gimana sih caranya hidup itu bisa punya arti gampang aja Bu Eni dua hal tolong diingat Buatlah kedatangan, kedatangan Anda selalu dinantikan orang, uhum. ketiadaan Anda selalu dirindukan orang. Wah, wow. kata-kata yang bagus Datang sekali. Datang dinantikan? kepulangannya dirindukan. Dirindukan Kenapa? ya. Kok ya dia enggak datang nih? Ya, aduh, saya rindu sama Ah, istilah sudah... kasarnya tuh enggak ada kamu enggak rame. Iya. Yeah. Oh. Punya arti punya arti. Ah, punya arti. Itu yang pertama. Kemudian untuk Mas Hadi yang katanya gimana sih kiat-kiat cari kerjaan? Oh, <laughs> ya. eh. Mang harus berjuang, Mas Hadi. Berjuang, berjuang. Aduh, saya udah nyebarkan seribu apa namanya? lamaran pekerjaan enggak eh. ada yang kan, ngambil. Coba ada isi lagi nih. Ada enggak sekedar berjuang ya, tapi ada yang namanya berjuang keras, ada berjuang cerdas. Ada berjuang ikhlas Ada berjuang tegas Jadi memang tidak bisa dari satu aspek Mungkin kita sudah berjuang keras tapi kurang cerdas Buat apa kita sebarin lamaran kerja sampai seribu tapi kita nggak tahu segmen yang mau kita bidik yang lebih probabilitasnya kita diterima hmm, gitu. Kalau misalnya background Anda adalah bidangnya teknik terus tiba-tiba ngelamar di bidang yang non-teknik kan juga agak sulit juga untuk diterima hmm. Carilah bidang-bidang yang kemungkinan besarnya bisa diterima gitu ah, kan jadi berjuang cerdas namanya gitu iya. kan dipilih dan dipilah gitu jadi kan Jadi tidak buang-buang sia-sia gitu ya Iya Sayang kan kertasnya di Bapur <laughs> gitu ya uh, terus ada yang mau on air nih iya, uh, sekali lagi saya buka kesempatan untuk hadir di 8291710 sementara tadi uh, untuk sms-nya rasfm juga ada tapi saya buka on air dulu assalamualaikum halo assalamualaikum, assalamualaikum. assalamualaikum. iya assalamualaikum. boleh silahkan dari iya dari ibnu mas ibnu di mana lagi di jalan lagi di jalan iya, iya. silahkan mas ya assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum. mas waalaikumsalam mas Ya berkaitan dengan hidup adalah perjuangan. Oke. Okay. Nah, saya mengamati di tempat saya bekerja itu orang-orang uh, yang memiliki atas kerja yang tinggi mm -mm. justru itu orang-orang yang kalau beres dibilang orang-orang yang hedonis. Oh. Maksudnya mereka yang work hard play hard. Oh iya iya. Mereka bisa dalam pekerjaan. Mm -hmm. Sedangkan kalau kita perhatikan misalnya Islam itu ya uh, sholat itu mengajarkan kita kedisiplinan waktu terus kita harus fokus dari satu sholat ke sholat berikutnya. Betul. Tapi orang Islam justru di Indonesia ini enggak bisa melihat message dari Islam itu sendiri. Justru orang-orang luar, orang-orang yang istilahnya yang non muslim gitu hmm, yang hmm. bisa melihat message itu gitu. Iya, iya. Nah, terus apa yang salah gitu? Ya. Terus apa yang harus kita lakukan gitu? Heeh. Hmm. <tuh> terima kasih. Ya, terima kasih Mas, itu pertanyaan penutup yang bagus sekali nih. Ada dua hal dari hmm. pendekatan secara pribadi dan pendekatan secara lingkungan. Berdasarkan uh, secara pribadi, ada yang satu yang kurang dalam dalam hidup kita sebagai seorang muslim. Mm -hmm. Kita tahu tentang Islam, kita paham tentang Islam, mm -hmm. tapi kita kurang membuka kesadaran dalam berislam. Jadi ada perbedaan antara tahu, paham dan sadar. Mm -hmm. Yang tahu tentang Islam banyak, mm -hmm. yang paham tentang Islam juga banyak, mm -hmm. tapi belum terbuka kesadaran nggak akan ada perubahan. Mungkin itu yang dibedakan yeah. Mereka orang-orang orang-orang barat Yang mm -hmm. hedonis itu mereka terbuka kesadaran Walaupun kesadaran yang bersifat finansial ya yeah. Dia sadar bahwa saya kalau tidak berjuang keras Tidak dapat duit banyak nah. Kalau saya tidak dapat duit banyak Apa yang saya bisa beli Saya mau beli mobil yang bagus Saya mau beli mm -hmm. rumah yang bagus Saya tidak akan bisa dapat Itu yang pertama saya lihat Karena kita ada satu sisi yang kurang Kurang kesadaran Mas Heril kecapean Terus tiba-tiba ngantuk Tertidur nyenyak Tiba-tiba pagi itu rumahnya kebakaran Orang udah pada teriak sekampung Mas Ariel ini kebakaran rumahnya. Nggak peduli, tetap aja tidur gitu kan. Kenapa? Yeah. Ya itu tadi, lagi tidur gimana? Walaupun teriak juga orang nggak ada yang... Eh, mas Ariel nggak tahu ya. Mm. Tapi begitu ada seseorang itu masuk, mendobrak ke rumah, mem, mem, apa, mendobrak pintunya, kemudian disiram oleh dengan am, air satu ember, bangun. Dan ketika mata terbuka, nggak usah dikasih tahu api bahaya, dia lari sendiri. Mm -hmm. Itu yang saya maksud. Mm -hmm. Kita saat ini menerima Islam bukan hanya sebagai satu... Kita hanya menerima Islam sebagai satu pengetahuan dan pemahaman Tapi tidak pada satu kesadaran mm -hmm. Ini tantangan buat kita Mas seperti Ibnu. Ibnu Tantangan mm -hmm. kita adalah Bagaimana dakwah yang ada ini Bukan sekedar memberikan pengetahuan Transfer knowledge Juga mm -hmm. bukan sekedar memberikan pemahaman Tetapi bagaimana membuka kesadaran Iya. Yeah. Jujur saja Kalau kita ambil yang paling gampang aja, Mas Heril yeah. Kalau kita khotbah Jumat mm -hmm. Mohon maaf Begitu khotib naik mimbar Inna alhamdulillah Nahmadu wa nasta'in Wa nasta'afiru 80% khusyuk semua <laughs> Betul? Betul Kenapa? Karena tidak membuka kesadaran Khotbah-khotbah yeah. tidak memberikan Membuka kesadaran Bayangkan Rasulullah kalau khotbah Jumat itu Membuat tidak ada satu pun yang Menutup mata mm -hmm. Mereka tidak ingin kehilangan Satu huruf pun dari Rasulullah mm -hmm. Karena Rasulullah menyampaikan Bukan hanya materinya saja yang bagus Tapi juga semangatnya Gitu kan mm -hmm. Bergairah beliau dalam menyampaikan itu yeah. gitu. Tidak peduli kalau misalkan Penyampaiannya beda-beda gitu Tapi yang penting dalam hati kita udah niat untuk Mengikuti uh, selajumat itu gitu ya, Ustaz. Iya Baik. akan berubah sendiri Kalau berubah kalau, sendiri kalau, ya? kalau yang semangat itu ya Baik. Kemudian secara lingkungan uh -huh. Kenapa kita belum berubah Mas Ibnu Karena mohon maaf Jadi kita belum membentuk Satu yang namanya Karakter ya hmm. baru sampai pada Tahap ikut-ikutan hmm, yeah. Islam kita kan bayi ajaib Karena orang tua saya Islam, yeah. ya saya Islam Jadi buat apa saya belajar Islam lebih dalam? Nah ini repotnya hmm. begini. Justru orang yang di luar itu kan lebih gigih <laughs> dalam melakukan sesuatu Dan yeah. yang ketiga adalah kita tidak punya satu strategi jangka pendek Kita strategi jangka panjangnya bagus Akhirnya tuh strategi jangka panjang hmm. Tolong diaktualisasikan dalam bentuk strategi jangka pendek Karena sesuatu malah loncat dulu tapi abstrak, yang terlalu abstrak, agak susah nah. gitu nah. Wah kayaknya akhirnya masih terlalu jauh gitu kan hmm. <laughs> Coba didekatkan di ya Didekatkan dengan sesuatu tujuan jangka pendek hmm. gitu, gitu ya? Jawaban saya Mas Iqbal. Baik, ya. terima kasih Mas Iqbal. Dan ada waktu satu menit yang tersisa nih untuk ya, kita, tekerja ending, tekerja kita. Ya, kita akan ending. Jadi life is struggle. Jadi intinya dalam dalam pembahasan kita hari ini dan kita nampaknya tidak selesai karena ada satu poin yang kita belum bahas. Mm -hmm. Bagaimana dengan hidup berjuang ini kita menjadi pahlawan untuk masa depan kita? Dilanjut minggu depan. Kita akan lanjutkan Sip. pekan depan. Saya mau kunci dengan satu kata fight. Mm -hmm. Bahwa tema kita mengerucut kepada satu kata fight. Supaya kita berjuang itu benar-benar maksimal satu F Fight F nya adalah fun Nikmatilah perjuangan itu sehingga anda tidak merasa jadi beban Kalau anda merasa jadi beban akhirnya apa? Ah ngesel nih saya berjuang gitu kan Udah berjuang sekian lama kok ga ada hasilnya Nikmati saja fun aja fun Yang kedua I Supaya kita ga jenuh dan bosan tadi banyak sekali pertanyaan Gimana supaya ga jenuh dalam hidup? Inovasi Inovasi, Inovasi. Bikin inovasi, bikin hal, hal baru. Ya, tidak terlalu harus yang yang canggih-canggih, enggak -canggih. usah canggih-canggih enggak -canggih, usah strip. Pokoknya inovasi, bikin hal baru. G, go to challenge. Selalu siap menghadapi tantangan. Cari tantangan dalam hidup. Kalau hidup enggak ada tantangan jadi akhirnya jenuh juga gitu. Hmm. Kemudian yang keempat adalah H, hope. Selalu punya harapan dalam hidup. Dengan harapan itu kita mau berjuang. Masih ada harapan ya. Kalau enggak ada harapan buat apa saya berjuang? Iya yeah. Justru orang mau berjuang karena masih ada menyimpan harapan kali-kali aja nih abis ini ada perubahan gitu. siapa tahu siapa nah. tahu terus aja hmm. ya walaupun nggak pernah ketemu tapi apa nah. terus jalan hmm. yang terakhir adalah T Tafnas terus tough. ya Taf ya hmm. yang pernah mundur dalam hal ini dan, dan begitu ya istilahnya ya Baik, uh, terima kasih Ustadz Sangat-sangat luar biasa waktu kita di pagi hari ini Sudah uh, diberi kesempatan yang bagus sekali Baik, saatnya saya dan juga Ustadz Reza Harus undur diri dari Sabah dan Solusi Terima kasih atas bersama Anda Ilalika Wassalamualaikum Wr. Wb